Mitra bisnis, dalam salah satu paparannya kepada PASFM dan juga media lainnya, Kui Kian Gi mengatakan bahwa pemerintah bisa diibaratkan memiliki dua kantong uang, di mana kantong kirinya memang mengeluarkan uang kepada Pertamina untuk subsidi, namun di sisi lain kantong kanannya juga mendapat uang dari sektor minyak yang jumlahnya lebih besar dari uang yang dikeluarkan dari kantong kiri. Untuk membahas apakah analogi itu masih sama, terkait dengan adanya data-data dari nota yang diterbitkan Kementerian Keuangan, segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Pak Kwi, apakah analogi kantong uang itu memang seperti tertulis dalam nota keuangan pemerintah? Memang, memang begitu. Dan itu ternyata juga tercantum di dalam APBN. Jadi di dalam APBN ada satu pos namanya Pajak Penghasilan Migas, 90 sekian triliun. Lalu ada lagi pos besar 134 triliun posnya namanya PNBP Mikas. Pendapatan negara bukan Mikas, ya. Tetapi mereka juga menseptakan pos yang namanya subsidi. Subsidi 100 eh, subsidi 123 triliun atau apa berapa gitu. Itu kalau ditotal, ditotal titik itu plus lebih 64 triliun. Uh -huh. Tapi ada lagi pengeluaran de mereka yang disebut pengeluaran dana bagi hasil 30 sekian triliun. Nah, pengeluaran gehaxeltiga plus 1 apa? Itu kan pemerintah het menerima uang dari migas, lalu diteruskan ke daerah penghasil sesuai dengan dat formula tertentu karena ada undang een tentang otonomi keuangan, gitu kan? Nah, kalau itu gang, een gang, een gang, een gang, een gang, een gang, een Penjelasannya kepada Badan Anggaran tanggal 12 Maret juga begitu. Jadi pemerintah memang masih berpegangan bahwa subsidi itu ada lantaran berpatokan pada harga minyak dunia ya Pak Wiku? Iya betul, ya berpatokan pada harga minyak dunia memang betul. Tetapi berpatokan pada minyak dunia itu ketika dia mesti menulis, itu dia menulis memang seperti itu. Tetapi ada pemasukan yang diakui. Pemasukan yang bukan pemasukan uang yang main, yang yang, yang ya mungkin ada aliran uang masuk keluar tunai dari Pertamina ke pemerintah itu juga mereka akan terpaksa harus mengakui. Kalau tidak akan bisa dituduh macam-macam, kan hilang uang itu. Ternyata Betul. tidak hilang, uang itu ada. Dan lebih 96 triliun itu. Ya itu, itu kelebihan uang. Demikian Kwi Kiyangi, saya Kiki Wijaya.